وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ wa sallama tasliman mazida amma ba'd اخواتي في الله wa ورحمهكم الله رساله yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dua pilar utama yaitu yang Allah sebutkan wa kadzalika nufasilul ayat walitas tadina sabilul mujrimin dan demikianlah kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat kami Dan agar tampak jelas Nyata Jalannya orang-orang mujrim Mujriming Maka dari kesempurnaan dakwah Bukan hanya kebenaran dan al-haq Yang dibela dan disampaikan Tetapi juga membongkar Dan membantah segala bentuk batin Agar tampak jelas bagi orang bahwa ini jalannya ahlul batin ini jalan yang mujrimin agar mereka hindari dan mereka benci. Dan dari sekian banyak kebatilan yang ada adalah bid'ah hizbiyah yang ditunggangi oleh sirqah kelompok ikhwanul muslimin yang muncul di Sahatul da'wah di medan da'wah dan banyak mencoreng wajah da'wah yang hak merusak Citra Para dai. Yang ironisnya banyak tertipu Orang pada gerakan mereka Menganggap Bahwa mereka adalah Mujahidin dan dua Tilallah Memperjuangkan Islam Murni untuk Kebaikan Islam Atau dakwah Padahal yang mengenal Lebih dalam tahu Seluk beluk ikhwan Muslimin Akan Menyadari Betapa jauhnya Ikhwan dari kenyataan yang diduga. Disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Rahimahullahu ta'ala. surat yang beliau layangkan kepada Raja Abdul Aziz Al-Su'ud Rahimahullah di situ beliau mengingatkan dan menyampaikan nasihat kepada Malik Abdul Aziz Rahimahullah dan tentunya Ahmad Syakir orang Mesir sehingga tahu banyak seluk-beluk gerakan ikhwan pada halaman 48 beliau sebutkan harakatul syekh hasan al-banna wa ikhwanihi al-muslimin al-ladhina qallabu da'wal islamiyya ila da'watin ijramiyatin haddama gerakan hasan al-banna dan ikhwan musliminnya telah merubah total dakwah islamiah kepada dakwah ijramiah perubah mereka rubah dakwah yang mulia ini menjadi dakwah yang kriminal berhubung dengan kejahatan dan hadamah sangat merusak yunfiku 'alaiha asyuyu'un walyahudu kama na'lamu dzalika ilmal yakin. gerakan ikhwan muslimin didanai oleh komunis ditambah lagi yahudi dan itu kami ketahui ilmu yaqin. Yang mendanai mereka adalah komunisme. Dan Yahudi. Ada di belakang mereka. Hal itu diperkuat. Dengan catatan sejarah. Bagaimana hubungan erat. Ikhwan Muslimin dengan negeri-negeri barat plus dengan Munafzomat, beberapa organisasi barat, beberapa LSM-LSM barat, bahkan dengan organisasi-organisasi atau badan-badan intelijen kufar. Dan semua itu tentunya dengan bukti, tidak ada kedustaan atau mengadang-adawal. Ia dubillah. Disebutkan antara lain oleh Ali Ashmawi dalam Tarek Sirri lil Ikhwan Muslimin. Setelah dia ceritakan kesana kemari. Aku kata dia cerita Telah mendapat penjelasan dari Ustadz Sayyid Kutub Demikian dia bahasakan Bahwa Abdurrahman Asindi As dan Dr. Muhammad Khamis Yang merupakan wakil bagi Jum'iyah di era ustaz Hasan Al-Hudhaibi Hasan Hudhaibi tokoh besar dalam Ikhwanul Muslimin Bahwasannya salah satu pembesar-pembesar Ikhwan Muslimin Amil Antek Bagi Mukhabarat Inglisiyah Ada hubungan erat Dengan badan Intelijen Inggris British Itu Syed Kutub sendiri Yang menjelaskan kepada Ali Ashmawi Ini babnya wa shahida shahidun min ahliha kalau sudah persaksian itu dari orangnya sendiri mau kamu tolak dari sisi mana orang yang mengerti orang yang tahu dan dari mereka minhum fahim bahwa di dalam tubuh ikhwan bahkan pembesar Ikhwan ada hubungan erat Dengan Intelligent Inggris Belum lagi Kata Asmawi menambahkan Pengalaman pribadiku Ketika Aku bertemu Dengan Doktor Fulan Biasa samarkan namanya Dia sebagai direktur di salah satu provinsi besar di Mesir. Dia sebutkan kepadaku bahwa di setiap akhir pekan dia bersama istrinya datang ke kota atau wilayah distrik ismaili ya di mesir sana di situ dia menghabiskan malam dia bersama istrinya dengan jenderal jenderal inggris yang di masa itu banyak di mesir entah sudah apa yang dibicarakan di antara mereka dan ini pembesar tokoh di tubuh ikwan muslimin kami habiskan yang cerita pulang sendiri ini yang di penjara kami habiskan malam itu yang begitu panjang malam minggu joget ini musik dan lain sebagainya bersama orang-orang bule Oleh sebab itu dia sesalkan, dia katakan kenyataan yang pahit bahwa pemuda-pemuda ikhwan, angkatan mudanya terkadang tidak tahu menau. Mereka mungkin saja orang yang ikhlas, ingin berjihad, polos, tidak tahu menau, dimanfaatkan, ditunggangi oleh tokoh-tokohnya. Orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Tidak punya rasa takut kepada Allah Diarahkan Untuk Melakukan Sesuatu yang diinginkan Oleh kepentingan-kepentingan asing sekalipun Ashmawi juga menyebutkan Dalam tarikh sirri lil Ikhwan muslimin Sejarah gelap Ikhwan Muslimin, bahawa telah nyata jelas bagiku bahwa Hasan Huzaybi, pembesar Ikhwan, dia yang bikin perjanjian demi perjanjian, kesepakatan demi kesepakatan dengan pihak Inggris, Master Ivater. Di situ dia banyak mengalah, menerima poin demi poin tuntutan Inggris. Kamu harus begini, harus begini, begini, begini. Ini penting atau sebelumnya kita ketahui bahwa Ashmawi atau Ali Ashmawi adalah orang dalam. Salah satu tokoh dari ikhwan muslimin. Dia yang membongkar. Dia yang mengupas dan menyampaikan hakikat yang sesungguhnya dari yang dia ketahui sendiri. Makanya beratnya tadi syahidah syahidun min ahliha. Yang bersaksi dari mereka sendiri. Walhamdulillah. Bukan dari ahlu sunnah menuduh begini kalian begitu akan kiamat dunia tapi ini dari ekwan muslimin sendiri yang berbicara dan tokoh mereka dulunya orang dalam Ali Asmawi begitu pula yang disebutkan oleh dokter Ibrahim Al-Mutlid Dia menyampaikan bahwa Gambaran yang kelam Tentang gerakan ikhwan muslimin Bahwa mereka berupaya dengan segala Kemampuan Dan Segala sarana yang mereka punya Untuk menutupi mereka bungkus rapat-rapat Walak mereka Yang begitu kuat Kepada negeri-negeri barat Eropa Bahkan Gerakan Ikhwan itu sendiri Yang memasak Yang mengatur dan merencanakan adalah hubungan ikhwan dengan safaroh kedutaan-kedutaan besar negara barat di Mesir waktu itu Sayyid Qutb makruf siapa dia dia sendiri juga mengaku Bahwa bagaimana kedutaan besar Inggris di Mesir Sering Ikut Dalam rapat-rapat ikhwan muslimin Hadir Tentunya orang akan bertanya-tanya apa urusannya Kedutaan kafir Dengan rapat penting gerakan yang mengatasnamakan dakwah bahkan muslimin. Nah. Yang keempat, pengakuan dari Jamal Al-Banna saudara kandung Hasan Al-Banna tentunya Hasan sebagai pendiri dan penggagas Ikhwan Muslimin menjelaskan bagaimana hubungan erat antara Ikhwan Muslimin dengan Inggris dia sebutkan itu dalam wawancara dengan channel Dream. Dia sebutkan Jamal al-Banna berbicara bahwa. Ikhwan muslimin erat hubungannya dengan intelijen Inggris. Oleh sebab itu. telah dia sebutkan bukti-bukti yang ada dari awal yang menguatkan ini kata Jamal Al-Banna ketika tokoh-tokoh ikhwan muslimin menghasut dan menemprovokasi masa untuk demonstrasi kudeta besar-besaran di negeri-negeri Teluk Timur Tengah Bahrain, Kuwait Saudi mereka tidak berhasil eh, Qatar Yaman, Hampir seluruh Negeri-negeri Timur Tengah yang ada Begitu Masa ini bergerak Dan menggoyahkan Kepemimpinan yang ada Pemerintah di masing-masing Negeri, tokoh-tokohnya Sekarang Kemana perginya Siapa yang Menaungi mereka Siapa yang melindungi mereka Kemana mereka berpayung Inggris Surur Zainul Abidin Tokoh Ikhwan Setelah Memerangi Saudi Habis-habisan Dikafirkannya pemerintah Dikafirkannya Sheikh Bin Bas Dan Hei Akibar Ulama Lajnada, Ima, Dan dan dan dan seterusnya Dari kejahatan-kejahatan dan kesesatan dia Kemana dia lari Dia kafirkan negeri Saudi Tidak berhukum dengan hukum Allah Dia sendiri berlindung di ketiaknya Inggris Tinggal di Birmingham Di dalam negeri Inggris Yang menaungi mereka Yang melindungi mereka Inggris Menunjukkan memang ada kesepakatan dari awal Wailah kalau mereka tahu Yang mereka isukan Ini teroris, ini bahaya Ini merusak Menghancurkan ini Ngapain mereka lindungi Tokoh-tokohnya bahkan Ini penghasutnya, ini dalangnya Marah aman Dilindungi di Inggris Tanda tanya besar Kenapa tidak ditangkap kenapa tidak diproses hukum, malah mereka lindungi. Makanya kata Jamal al-Banna, hubungan ikhwan muslimin dengan Inggris, hubungan intelijen Inggris begitu kuat dari awal. Ada kesepakatan, ada perjanjian, yang mereka lakukan ini, ini. kalau ada apa-apa kita yang lindungi kamu lari ke kami, kami yang program planning dari Inggris, dari barat, kufar di negeri sini, di negeri sini. Goyang pemerintahnya, lakukan ini, begini, begini, begini. Larinya ke Inggris. Begitu pula pengalaman Ali Asmawi pada tahun 1415 Hijriah, ya? tidak lama. Ketika beli dia, Ali Asmawi ini diundang makan malam dengan tokoh-tokoh besar ikhwan muslimin di Saudi. Di saat itu... Alim Ashmawi tentunya belum mencapai... Eh, posisi yang ma'ruf dan besar... Di kalangan mereka. Almuhim dia hadir ikut... Dalam acara makan malam tersebut. Yang mencengangkan kata Ashmawi... Setelah mereka makan ini itu Salah satu Dari yang hadir Menyampaikan kepada Seluruh yang diundang dai-dainya Tokoh-tokohnya pergerakan Ikhwan di Saudi Dia sampaikan Siapapun dari kalian Yang punya bukti tentang kejahatan atau kedoliman pemerintah. Pemerintah Saudi, kerajaan Saudi. Nah ini mungkin masalah tanah, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah ini. Ada bukti, ada ini. Serahkan padaku. Akan aku bawa ke Inggris dan akan aku blow up. Diangkat sebagai... Berita internasional sebagai bahan yang diberikan kepada LSM-LSM besar sebagai tuntutan bahan untuk merusak citra baik pemerintah Saudi yang ada kembali lagi di Inggris. Memperjuangkan Dalam tanda kutip Hak Orang yang mungkin Terzolimi Di negeri kufar Untuk Mencoreng Nama negeri muslim Dan pemerintah yang muslim Kembali lagi Inggris Hazal sudah datanglah muadzin. Hah? Dimamle lagi. Yang kelima disebut pula oleh Muhsin Muhammad dalam kitabnya yang berjudul Man qatala Hasan al-Banna. Siapa yang membunuh Hasan al-Banna? Pada halaman 88 dia sebutkan terjadi pertemuan antara Sir Walter Smart sebagai penasehat di kedutaan besar Inggris Mesir dengan wakil Kementerian Dalam Negeri Mesir Hasan Bashar Rafat menyebutkan dalam pertemuan itu bahawa data yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri Mesir menyebutkan bahawa Ustaz al banna iaitu yani Hasan Al-Benna, banyak menerima bantuan harta, banyak menerima curahan dana basah dari pemerintah Italia, Jerman dan beberapa negeri yang lain. Ini disebutkan oleh Kementerian Dalam Negeri Mesir Hasan Bashar Rafat atau Rifaat pemerintah tentunya punya data intelijen paham apalagi ini urusan negeri bukan urusan person dengan person yang mendanai itu negeri badan intelijen negara yang besar sehingga mudah untuk tercium mudah untuk diketahui makanya hubungan wala. Yang terselubung Antara ikhwan muslimin Dengan negeri-negeri barat Negeri-negeri kufar Begitu kuat Poin demi poin Menguatkan apa yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir Rahimahullah Ahmad Syakir Ulama besar mahruf Bahawa kami ketahui Itu ilmal yaqin Dengan pasti Kewan ini didanai oleh Yahudi, didanai oleh Barat. Beliau ingatkan ini kepada Raja Abdul Aziz, Rahimahullah Taala. Disebutkan perkara yang serupa oleh Abdussalam Al-Bahri sebagaimana dalam wawancaranya dengan majalah Al-Jumhur pada tahun 2011 isi dari wawancara itu ditanya dia apakah anda ingin mengatakan bahwa ikhwan muslimin yang menampakkan diri, memerangi Amerika, memerangi Barat, kan itu slogannya, orang jual kufar, tohut, Amerika, Amerika, Amerika begitu, untuk mengkelabui umat. Terus sekarang kau hendak katakan kata wartawan ini? Bahwa Ikhwan sekarang tahaluf. Bikin perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan dengan pihak barat. Dia jawab. Mata Salam Al-Bahri. Aku tidak mengatakan mereka sedang berusaha untuk adanya kesepakatan dan perjanjian. Salah. Justru yang benar mereka telah lama punya kesepakatan. Setelah lama mereka ini punya hubungan erat Istiatan dan perjanjian Sejak lama Antara tokoh-tokoh ikhwan Dengan Negara-negara barat Di antara lain selain yang tersebutkan tadi Juga negara Denmark Siprus Bahkan eh, Ada dokumen yang kami ketahui bahwa hubungan Ikhwan ada ditemukan bersama Mossad intelijen, badan intelijen Israel Yahudi dan itu tertanda dengan Bintang segi enam tanda Yahudi, ada hubungannya dengan mereka. Mohd An, khotdulum. Yang ketujuh. Tokoh Ikhwan pula Sebagai Pengawal Pribadi Abdul Majid Az-Zindani Yaman Yaitu Muhammad Ahmad Al-Bashari Dalam Wawancaranya dengan Koran Al-Jumhur Tahun 2011 Juli alhamdulillah dia ditanya Tentang hubungan Ikhwan Dengan negara-negara barat, Amerika, Israel, Denmark dan adanya kesepakatan dan perjanjian di antara mereka. Dia katakan jawaban Al-Bashari, "Iya, aku sepakat tentang itu bahkan aku akan tambah. Dari data yang aku ketahui bahwa kami, orang-orang Ikhwan di masa perang Afghanistan Kami baru sadar Kalau kami ini boneka Dibuat mainan oleh orang-orang Tokoh-tokoh ikhwan muslimin Di tahun 80an Perang Afghanistan dengan Rusia Dan ikhwan banyak Bergerak tentunya di zaman itu al Tokoh-tokoh ikhwan mendapat Imbalan yang Besar Dari pemerintah Amerika Setiap kepala Ini kalau berhasil ini dilukai Sekian Imbalannya Kalau Bisa sampai mati Terbunuh Lebih besar lagi imbalannya nah, Asal Buat orang ini mati. Buat orang ini mati yang dianggap berbahaya, dianggap punya potensi. Mereka jual saudaranya. Tidak peduli. The one, muslimi. Nyawa bahkan nyawa temannya tidak ada nilainya. Untuk mereka mendapatkan imbalan besar dolar dari Amerika. Sementara orang-orang seperti kami ini syabab anak muda yang semangat berjihad polos. Menganggap ikhwan induk semang yang bisa mengayomi mereka masuk di dalamnya. Ya, mengira fair ternyata tertipu dan dipermainkan sedemikian rupa oleh mereka. Yang kedelapan dikuatkan ini pula oleh penulis barat Mark Critt dalam kitabnya Suun Sirriah halaman 430 Dia sebutkan di situ tentang hubungan mesra Antara ikhwan muslimin dengan London, Inggris. Dan bahwasannya Inggris mulai memberikan bantuan-bantuan segar, dana-dana besar untuk pergerakan ikhwan muslimin di Mesir. Mulai tahun 1942, Masyai artinya itu di masa Hasan Al-Banna masih ada masih hidup Inggris sudah gelontorkan dana besar-besaran nah. ini persaksian dari penulis Barat Mark Kirits dalam jumpa persnya bersama para wartawan yang lain. Yang ke sembilan, penulis Amerika Robert Darwis atau Darfus dalam kitabnya yang dia beri judul dalam bahasa Arab judulnya Lubatus Syaitan Permainan Setan kata orang Barat yang ngerti Kafir dia tahu data Dia tahu intelijen Bukan dari sisi agama tentunya Dia juga kafir Cuman mengerti bahwa ini permainan Ini cuman Yahano, Sekedar Menampakkan diri sebagai Organisasi Islam Menampakkan diri sebagai Pembela kaum muslimin Sebagai dakwah, sebagai jihad Nyatanya Hubungan akrab, mesra Dengan orang-orang barat Dapat dana, dapat kucuran Bantuan besar Makanya dia beri judul Dalam kitab dia Ini permainan syaitan Dalam kitab itu dia sebutkan bahwa Inggris Setelah perang dunia pertama melaksanakan pertemuan sekian pertemuan banyak kali perjanjian dan kesepakatan dengan tokoh-tokoh ikhwan muslimin seperti Hasan al-Banna kesepuluh itu pula yang disebutkan oleh Sami az-Zubaidi dalam koran ar rawyu urdun dia tulis pada tahun 2007. Makalah yang dia tulis Ikhwan wa Iran. Hubungan antara Ikhwan dengan Iran. Dia sebutkan bahawa semenjak 30 tahun kebelakang. Tanda tanya besar antara hubungan kedutaan besar Inggris dengan pendiri-pendiri jamaah ikhwan muslimin. Bagaimana ikhwan menginginkan untuk masuk ke parlemen Mesir punya kursi purna kedudukan di sana. Karena Diketahui parlemen Mesir ada dari sekian kekuatan politik dan satu-satunya jalur di mana Inggris bisa mengontrol dan masuk intervensi kepada pemerintah Mesir dari tokoh-tokoh ikwan muslimin, yang lain enggak bisa maka dia buat persepakatan hubungan mesra yang baik dengan ikhwan agar bisa memasukkan ide-ide dan pemikiran-pemikirannya di parlemen yang ada yang ke-11 penulis Samir Royhan di Koran Al Misriun pada Maret 2008, dia sebutkan bahwa tokoh pembesar pemerintahan Inggris, King Laventstone menyatakan bahwa ikhwan muslimin banyak menerima bantuan dana besar dari negara-negara Barat terutama Inggris, di mana dia sebutkan pula bahwa Gerakan ikhwan muslimin ini bisa menjadi gerakan yang cukup berbahaya, punya kekuatan massa, dan bisa menggoyangkan kekuatan Jamal Abdul Nasir, Presiden Mesir saat itu, di tahun era 50 atau 60-an. Makanya ketika Jamal Abdul Nasir menangkap, dan menghukum mati tokoh-tokoh ikhwan Al-Banna, Sayyid Qutub dan yang lain-lainnya nah. dalam keadaan dia tahu persis siapa mereka ini bukan karena dakwah kemudian ditangkap dibunuh sebelum ikhwan muslim banyak dakwah Ahmad Syakir berdakwah Hamid Al-Faqih Rahimahullah Ulama Sunnah berdakwah tidak ada masalah Da'wah kepada Quran, sunnah, kepada ini. Tapi kenapa yang ini dipegang, dipenjara, dan pada akhirnya dieksekusi, dihukum mati? Ini pemerintah, bukan orang sembarangan. Presiden, tahu betul siapa ikhwan muslimin ini. Ngerti. Bahayanya, dan pengaruhnya, Bagaimana hubungan mereka dengan Barat dan seterusnya, makanya kemudian mereka semua dihukum mati oleh Jamal Abdul Nasir. Notabene perlu diketahui, Jamal Abdul Nasir pun cukup lama di dalam Ikhwan Muslimin, minhum wa fihim, orang dalam, orang Ikhwan, Jamal Abdul Nasir. Sehingga tahu betul seluk beluk ikhwan ini siapa. Bagaimana mereka ingin kekuasaan, bagaimana ingin menggulingkan untuk mereka yang berkuasa. Dengan demikian, persaksian yang begitu banyak, yang tertinggi tentunya dari para ulama sunnah Syekh Ahmad Syakir, rahimahullah yang tentunya persaksian para ulama ini yang terkuat ditambah dengan pengakuan-pengakuan orang dalam Ikhwan Said Kutub tadi berbicara Ali Asmawi yang dulunya orang dalam kemudian membongkar Kedok ikhwan muslimin Ditambah dikuatkan dengan Saudara Hasan al-Banna Jamal al-Banna nah. Ditambah lagi dengan pengakuan Dari beberapa penulis Barat Yang ini sama itu saling melengkapi Saling menguatkan maka sulit untuk didustakan dan ditolak. Oh, ini enggak benar ini permainan Yahudi ini mengada-ngada ini begini begitu. Yang bersaksi bukan satu orang. Bahkan dari kalian sendiri wahai ikhwan muslimin. Orang dalam kalian, orang kalian, minkum wa fiikum. Bahkan tokoh pembesar Nah. maka slogan-slogan mereka push yang anti Amerika yang anti Barat, anti Kufar demo kita boikot kita ini kalam varik omong kosong semua tokoh-tokohnya jalingannya luar biasa erat dengan Barat bahkan mendapat kucuran dana besar untuk pergerakannya Kemudian mau menipu umat dengan slogan-slogan anti barat, boikot Amerika, ini itu. Kazib ala kazib. Semua itu kedustaan di atas kedustaan untuk memperdaya dan menipu kaum muslimin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Umar Al-Tilmizani dan dia Mursyid'am ketiga di Ikhwan Muslimin. Umar Al-Tilmizani dalam wawancara di situ antara dia dengan Presiden Muhammad Anwar Sadat di masanya Mesir. Toko-toko Hizb Syuyu'i, partai komunis di Mesir sekian kali mengundang aku, ini kata Umar Tilmisani, imamnya Ikhwan Muslimin. Mengundang aku untuk ikut dalam seminar-seminar mereka, komunis ini. Dalam pertemuan-pertemuan mereka, maka aku selalu tolak. Karena aku tahu antara Islam dengan komunisme jauh dan tidak akan bisa dipertemukan permusuhan yang begitu tajam. Maka keduanya tidak akan mungkin bisa berjuang bersama untuk satu tujuan yang ini komunis, ateis, sosialis, yang ini kita Islam, muslimin. Selain daripada itu aku tahu bahwa mereka mengundang aku, mengajak aku, tujuan intinya agar ini dipublikasikan dan orang akan melihat bahwa ikhwan muslimin atau kaum muslimin yang diwakili oleh ikhwan IM berjalan bersama di satu majelis akrab dan berduaan dengan partai komunis makanya aku tolak selalu kata Umar filmisani hanya saja kenyataan di lapangan Bagaimana ikhwan muslimin bergerak. Justru menjauh, menunjukkan yang sebaliknya. Bekerja sama. Bersatu padu. Satu barisan. Bersama orang-orang komunis. Mesir. Untuk menjatuhkan. Pemerintah Muslim yang ada yang sah dengan demonya, dengan yel yelnya, dengan spanduk spanduknya, disebutkan dalam Islam Online Net pada tahun 2005, 5.000 dari Ikhwan Muslimin dan ditambah dengan orang-orang komunis Mesir Bersama-sama mengadakan demo besar-besaran Di ibu kota Kairo, Mesir 5.000 personil, 5.000 orang Gabung jadi satu sudah Orang-orang ikhwan muslimin Bersama dengan orang-orang komunis yang ikhwan muslimin mengacung-ngancungkan mushab. Quran. Sementara yang komunis membawa bendera-bendera merah. Dalam romat yang sama. Barisan yang sama. Burn. Bukan ini misalnya ikhwan hari Senin. Nanti yang komunis diatur hari Kamis atau hari Rabu. Tidak di hari yang sama. Di waktu yang sama, di tempat yang sama. Menunjukkan ada kesepakatan, ada hubungan di antara keduanya. Menuntut adanya reformasi total dalam tubuh pemerintah Mesir dan politik yang ada. Demikian terjadi di lapangan kenyataannya bagaimana ikhwan bersatu padu, berjalan bersama orang-orang komunis bahkan. dan tidak mengherankan karena imam mereka pula seperti Syed Qutub telah menyebutkan bahwa kenyataannya Islam menurut Syed Qutub adalah rumusan ini Islam Islam itu rumusan dari satu kesatuan gabungan dari Yahudiyah Nasraniyah dan sosialisme bahkan Islam lebih sempurna dan lebih baik ini ini, ini dia tambah penegasannya. Wailah Islam itu rumusan dari Yahudi, dari Islam, eh, maaf Yahudi, Nasrani dan sosialisme. Maka tujuan-tujuan mereka Yahud, Nasara, sosialis Tujuan mereka itu diterima dan dipangku oleh Islam. Islam pun memperjuangkan tujuan yang sama. Ini pernyataan saya tutup. Allah Haula Waalaquwaladillahi. Kif sosialisme yang seperti itu, yang menjadi dasar Karl Marx dalam pemikirannya, ateis tidak kenal Tuhan oleh Ya'rubillah. yang mendasari pemikiran Stalin, Lenin, Mao Tsung, Pol Pot, tokoh-tokoh komunis dunia. Dasar pemikirannya adalah ishtirakiyah, sosialisme. Menurut saya tutup itu salah satu dari rumusan Islam. Islam, Quran was Sunnah, qala Allah qala Rasul. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan sosialisme. Maka tidaklah heran kalau kemudian. Sekuan bekerja sama dengan orang-orang komunis. Sekalipun. Ini beberapa Kenyataan dan Data Ringkas Tentang gerakan Kekuan Muslimin nah. <tuh> <tuh> Oleh sebab itu Dari awal berdirinya Ikhwan Muslimin bukan Jama'at dakwah Dan Hasan al-Banna sendiri Menyatakan bahawa pergerakan Kami ini pergerakan politik Makanya selalu Berputar di seputar politik Suruh politik, bikin partai Ini ikut Pemilu, ikut kampanye oh, Sibuk di sana terus ya, Emang dari asalnya memang begitu Maka enggak ada hubungannya dengan Da'wah, ilallah, dengan Islam tidak ada. Hanya saja mereka gunakan slogan, mereka gunakan sebagai kedok untuk mendapat simpatisan. Banyak dari muslimin yang bisa mereka tipu. Bagaimana diharapkan mereka memperjuangkan Islam, membela kaum muslimin? Hubungannya sama negara-negara barat sama Eropa, Inggris, Denmark, Belanda, Jerman. Mereka aman hidup di tengah-tengah kufar tersebut di negeri-negerinya. Fa kadza. Orang-orang kufar Faham dengan siapa mereka bermuamalah Tahu segala sesuatunya Detail dan teliti Urusan dunia mereka Ini kelompok apa Pemahamannya seperti apa Bagaimana ini membahayakan atau enggak, Begini begini Pemikirannya seperti apa dan seterusnya Kenapa ikhwan muslim Ini tidak mereka berangus Kenapa tidak mereka perangi Kenapa tidak mereka kategorikan Sebagai kelompok teroris Yang harus diperangi Harus ditentang Karena mereka paham ini Semua menguntungkan mereka Menguntungkan kufar Menguntungkan barat Dan begitulah kenyataannya Sejarah mereka kelam Gelap Nah. Tetapi subhanallah Ibtila Masih ada yang tertipu Dan mengira Mereka alal khair Mereka ini mukhlisin Orang berdakwah, ini Mujadid bahkan segala macam Sayyid kutub termasuk ketika Masa dia di Amerika Sebelum pulang ke Mesir, anggota kehormatan Dewan Katedral Gereja. Dia sendiri yang cerita biografi dirinya selama di Amerika. Pulang-pulang kemudian jadi tokoh, kemudian jadi ini. Tanda tanya besar. Semudah itu, secepat itu. Ada apa di balik ini? tetapi kadang seperti disebutkan lau asma'talauna daitha hayyan walakin la hayatan tunadi kalau yang kamu panggil itu orang hidup kamu bisa memperdengarkan kamu tria misalnya "hati-hati di sana ada jurang jangan mendekat gini" kalau dia hidup "oh ya ya ya makasih" bisa selamat la nah, apa daya kalau yang kamu teriak itu ima dia bahkan orang mati kamu sampai jebol tenggorokanmu gak akan dengar dia. Tetap aja dia terus mendekat ke jurang itu. Nasolullah al-afiyah wassalamah.